Saya a r i f Brata, dan menurut saya, kenapa hoax itu tumbuh subur di Indonesia? Karena netizen di Indonesia senang kalau dibohongi. Makanya kalau ada hoax, mereka tahu itu bohong. Tapi mereka berharap itu benar. Misalkan ada clickbait. Hebo, h Indro Warkop ternyata gondrong. Orang-orang u d a h tahu ini bohong, kan? Ya begini... Pak De Indro juga tahu ini bohong, tapi Pak De Indro mungkin berharap ini benar. Kayaknya saya memang gondrong ini. Dan netizen juga senang kalau lihat orang ada salahnya begitu. Makanya berita Lucinta Lanu, yang nyanyi suaranya cowok, itu trending di Youtube. Ada yang pernah lihat tidak? Jadi dia nyanyikan, Kau tak sempat... Tanyakan aku, cintakah aku, aku, aku, aku, a Ya maksud saya begini, memangnya salah abang lu cinta ini apa gitu. Dia cuma nyanyi tapi suaranya kayak kingkong itu saja. Tapi komentar netizen, wih jahat-jahat. Ada yang komentar gini, hahaha mampus keselek jakun, i ya ampun. Keselek jakun bagaimana? Ini jakun bukan tulang ikan. Memangnya ada gitu anak orang gitu ditanya, eh bro kok kenapa? Eh ini sudah tiga hari keselek jakun, makan pisang bro, n gak ada yang kayak gitu. Netizen kan berharap pengen tahu gitu kan, ini sebenarnya cewek atau hoax. kalau mau tahu pas dia nyanyi langsung kagetkan saja kalau memang cewek pas digagetkan k eh eh ayam-ayam itu cewek tapi kalau bukan pas digagetkan eh wakakakak eh ayam-ayam-ayam eh kau tak sempat tanyakan aku bang f a t bang f a t dan istri saya itu juga Gampang sekali tertipu hoax. Pernah ya, waktu Beckham ke Indonesia, ada berita begini, viral Instagram Beckham dibajak anak SMP. Ini kan bohong, tapi istri saya percaya. Wah, kasian Beckham. Pantas saya DM gak dibalas. Memangnya k a u Victoria. Lagian bagaimana anak SMP ngebajak HP Beckham sayang. Password HP Beckham bukan 12345, ya kan? One two three four five mungkin ya kan orang Inggris isi videonya juga tentang kegiatan Becam k di Indonesia jadi anak SMP tuh Hai saya Sri pun dan kita semua anti bullying ya kan pasti Becam k yang kasih kecuali kalau namanya dibajak itu videonya yang aneh-aneh misalkan、ah, jangan lagi jelek ah, ah, jangan hmm、ah, um. Iya kan? Dan saya ini orangnya Nggak enakan teman-teman Makanya saya tuh Nurut sama orang tua Makanya kalau dapat whatsapp hoax dari ibu saya Yang terakhirnya Jangan berhenti di kamu Nah itu saya bingung Saya nggak sebar Saya durhaka Saya sebar Saya durjana Iya、yeah. Ya maksudnya takut masuk penjara gitu kan, nanti menyebar b e r t a h o k s Tapi akhirnya saya sebar, n gak g apa-apa dia masuk penjara, yang penting berdua sama ibu saya. Setidaknya ada yang bangunin sholat subuh lah. Dan h o a x tentang kiamat ini merubah hidup saya teman-teman. Karena h o a x yang kiamat tanggal 12 2012 itu, di kampung saya orang-orang semua berubah jadi baik. Saya takut, adik saya saya takut, ibu saya takut, tapi adik saya senang. Soalnya ulang tahunnya tanggal 13, iya s ya n g g a k a traktir orang. Tapi kan kita mati, b****. e <tik> <tik> Mental miskin memang. Tetangga saya yang kaya datang ke rumah, bagi-bagi sedekah ini pak. Baik, yang t a b r a k a n di jalan juga udah beda. Yang biasanya marah-marah kan, mata di mana? Ini udah beda. Astaga, mata di mana ya? Astaga, n g g a k punya mata ya?、Oh, ini pakai mata saya. Gitu. Beda gitu. Tapi pas tanggal 13, n g g a k terjadi apa-apa. Semua berubah. Adik saya langsung pusing, ya traktir orang deh. Tetangga saya datang ke rumah kan tetangga saya yang kaya. Saya berubah pikiran bu, ya. Terus yang tabrakan di jalan juga. Mata saya di mana kemarin, ha? Mata saya di mana? Terima kasih. サカリ a ギ a レタボグ i ガン、バー r a t a ini paling jago i m p e r s o n a t e Dia jago Niroin siapa aja. Tadi Lucinta Luna g a n a a l k o bisa pas、Luna? banget gitu pas sih? Pas banget loh. Kamu salah satu yang pernah bikin video bareng dia Oh enggak dong. Oh enggak dong? Saya, saya. Oh h mana mungkin. <laughs> <laughs> Tapi luar biasa. Ketika、nah, ah. waktu di Mission Show,、uh, dia menjadi komika terfavorit, jadi dia mendapatkan privilege. Apakah a r i f Brata? <laughs> Udah senyum-senyum orang. Sudah jelas, a r i f Brata. Yeay. Boleh tukangkan buat a r i f Brata. Oke.、Okay. Karena menjadi komika favorit, apa aja nih privilege-nya? yang bisa dipilih, s i l a k a n Yang pertama yaitu bisa memilih urutan tampil saat show berikutnya. Yang kedua, bebas durasi tampil saat show berikutnya bisa satu tahun, tujuh tahun, s s t a i n a b l e Yang ketiga yaitu lima poin tambahan dari total nilai saat show berikutnya. Oke, b a r i f Berata kamu pilih yang mana? Lima poin tambahan dari total nilai saat show berikutnya.、Hmm, tapi sayang sekali ya, sayang sekali uh, uh, Bang Arif e Berata ini dia mendapatkan lima poin tambahan, tapi malam ini dia juga over durasi empat belas detik. Joss,、yeah. <laughs> kalau kita mudah-mudahan、okay. ini juga、uh, komentar dari dewa juri juga sangat positif dan bisa menjadikan masukan yang baik buat kamu ya. Langsung saja yang pertama silakan Pak Dindo. r Iya, <tuh> Arifurata, ya Pak D, saya sih jujur lebih suka kamu kemarin ya. Iya, walaupun mungkin ya, tetap aja ditambahkan sih,、uh, apa nilainya jadi untuk teman-teman semua. Nilai kemarin jangan dianggap enteng karena itu ditambahkan kemarin. Walaupun kamu lima ya, Tam ada tambahan lima. Oke, jadi menurut saya sih lebih bagus kemarin. Kemarin lebih terstruktur dengan bagus. Saya di sini, catatan saya di awal terlalu... apa ya, terlalu ambil risiko. Dengan set up yang lama banget gitu ya, gak langsung. Bahkan saya mencatat di awal ketawanya gak, gak, gak dapet ger yang keras banget gitu. Ketawa yang ger keras banget justru, apa ya, setelah itu. Yang paling keras banget sih yang kamu juga nonton lah ya. Aku kok juga nonton ya. Jadi tahu bahwa dia nonton. Jadi itu itu gitu loh.、Uh, saya gak ngeliat kamu berjuang gitu loh. Ya.、Yeah. n g g a k tahu sebagai komika yang ada di, di, di depan atau enggak. Kayak agak santai terus terang aja. Memang harus santai di depannya,、eh, relax gitu. Tapi、eh, perjuanganmu enggak terlalu hebat menurut saya. Padahal saya tahu kamu, saya banyak dengar kamu. s Oh a a l n y o ada catat saya satu. Ini saya sudah pernah ngomong sama semua. Pada saat mereka ketawa bahkan bertepuk tangan. Tadi saya lupa, saya enggak catat di...、Eh, saya lewat bit-bit apa saya lupa oh yang mereka tertawa sama tepuk tangan tadi iya yang mana dong bit-bit itu <laughs> y a kan beberapa bit kayak gitu oh, oh udah iya aja lagi nanti kalau saya inget saya ingetin iya <laughs> <laughs> itu kamu gak mau nunggu kamu gak mau sabar tunggu gak apa-apa jadi kembali lagi yang saya bilang punchline yang sebenarnya menjadi percuma l e n u saya sih sayangnya gitu dan memang tidak tidak menjadi jelek tapi sekali lagi ini kompetisi jangan pernah anggap enteng kompetisi ya Oke、okay? Oke、okay. Oke、okay. Oke c a l o n t o n g s i l a k a n a r i f b e r a d a i ya c a k h i r i ini saya mencatat ini w a h n g g a k kebaca juga loh gimana u m a n gua pikir kaca. pakai kacamata jadi lebih bisa baca enggak tulisannya n g g a k kebaca jadi, dulu kan sebenarnya mau jadi dokter Oh tulisannya jelek. Dokternya aja n g gak mau saya jadiin. <laughs> Dokternya y n g mau dijadiin. Ari b e r a t a kalau saya n gak g berbeda dengan Pak d i n d r o saya justru lebih suka kamu sekarang. Karena kemarin saya n gak g ikut. <laughs> j i saya n gak tau. h Kan gak ngeliat. Baru buku、nah. sambar tuh. yo Karena prinsipnya saya begini. Ini kompetisi. ya Dimanapun kompetisi itu akan dicari yang terbaik. Semua harus siap menghadapi kompetisi. Masalah keberuntungan itu di luar Anda semua. Jadi mentalnya harus mental kompetisi. Siapapun yang ada di situ harus niat berkompetisi. Karena kompetisi adalah mencari yang terbaik. Harus paham i i ya. Kalau ada yang baik, ada yang buruk. Pasti yang menang yang baik. Tapi kalau ada yang baik dan ada yang baik, pasti yang menang dicari yang paling banyak baiknya. Performnya. y a Kalau Mohon maaf, semuanya rata-rata buruk, pasti akan dicari yang paling sedikit buruknya. Itu semua kompetisi, menjadi lebih baik itu harus. Setiap perform, harusnya ada progres dari yang sebelumnya. Dan untuk tampil di, di situ bukan hal yang gampang. Saya mohon maaf, saya biasanya sering bercanda ini agak serius karena melihat, saya lihat ya, mungkin bukan hanya di timnya Panji, ya, tim yang lain juga terasa, Saya n g g a k tahu kenapa kompetisinya, saya n g g a k merasakan kompetisi di situ. Ini menghibur bukan bercanda. Kalau bercanda bisa dilakukan dimanapun dengan teman-teman sekalian, -teman tapi di depan di situ adalah tugasnya menghibur, bukan bercanda. Ya, itu pesan dari saya. Nah, sekarang bercanda nih. Weh, sini、ah. nih, ini, n i Mantap nih. t a d i serius ya. <laughs> Ya, waktunya habis.、Oh. Oh. a p a sih? Apa sih? Lu y n g enggak? Oh, n a m a n Intinya itu ya. Kompetisi ini setiap kali perform ganti hari, semakin h a r i harus semakin baik. Itu h a r u s ditanamkan di masing-masing peserta ya. Terima kasih. Yang penting selalu berkompetisi dan semangat kompetisi ditumbuhkan ya. Terima kasih. Sejauh pertama. Thank you, Shalontong. Panji, silakan. Bang Wanji. s t r e ウ u t ンがとてもいいです。 ntar gue tonton d ah apa gue tonton dulu ya enggak mau l a p p i tura sih Bang Panji Aduh aku juga enggak sih <laughs> gue seneng tuh bagian itu karena menurut gue lucu sialnya menurut gue cuma itu doang yang lucu <laughs> Ya, kamu i k mau. Aku t a k m a k u t a w a i t u k a n a n g g o t a l m u k i d a k m a a k i mau. u t a mau. a t i a k u a k a k t i a k i d t i a k mau. a k t d a k a k i d a k a u a t i a k m t d u t i a k m tidak m i d a a i d a a u a i a t i u t i a k m u t d a i d a a i d m i d a k m a a k i a k mau. a t a k u t i a mau. u t d u t i d u a k a k mau. a u t a k mau. Aku t a k m a i mau. u t u t i d a a u Aku t a k mau. a u t i d m a n Aku t mau. t i u a k t a k mau. Aku t d a a u Aku c u a i d mau. u t i u t i u a k d a k a u Aku t k m u Aku t i u t a k mau. a u t i k a u a k t a k u i d a a u a k i d k m u Aku t i t i a k a u a u tidak a u a k a k a k u i d a i d u Aku t i k a u Aku t i a k a tidak m k i d a k a k tidak u a k i a k mau. Aku t a k mau. a u t a k m a i d a k tidak u a k d a k e s a n u t i a k mau. a u t a k a d i a d a k m a a k Arief Brata, e ibaratnya petinju ya, merasa nyaman, bertanding, hanya mencari menang angka. n g g a k n y a r i menang KO. Karena sisanya, itu benar-benar beat yang tanggung. Beat yang kentang gitu. Ini kentang banget yang hoax berharap benar, yang pada intro itu. Cuma n di situ doang, cuma n di... y a i l a h t u h masih bisa di pers banget, kita tahu tuh ini semua komika yang udah setahunan stand up disini tahu bahwa premis itu masih ada persannya tuh, masih bisa lebih dalam lagi, masih bisa lebih lucu lagi gitu dan closing lu itu anyep banget menurut gue, ya lu juga ngerasa dan lucunya ini bukan pertama kali lu closing anyep dalam arti kata punchline terakhirnya yang harusnya jadi gede bukan yang terbesar, ada lagi yang lebih besar sebelumnya itu beberapa kali, terakhir kita ketemu waktu mentoring gue kasu, gue udah bilang l u a dikasih lima menit, berikan lima menit yang terbaik. Lu gak akan pernah tahu tuh lima menit siapa yang nonton. Nah, dikasih lima menit, kasih lah yang terbaik. Ya,、yeah. Terima kasih. Terima kasih. t h a n k you, p a n j i h a l o d a e n g b a k a s i a k a s a k i k a s a k a a k i e r i m a s e r a k a t a k a s i r i a k a s i e r i a s r a k s i t a k a n i a k a s i t a k a s i a k a s i m a k a s t e s t e a k a s i t i a k a s m a k a s t e r a s e m t e r i a k s h m a k a t e r m a a h t i m a k e r i m a k a m a i e r k t e r i m s i h m s i e r i m t e r s i h a k a s i e r i m a t e r h e a k a s Terima k a s i t e r k a e m a a s t e r a kasih. t k a e r m a a s t e r t e s t m a k s e r i m a k e r i m e